Keseluruhan pelosok bumi yang mungkin kau datangi, maka terkejutlah, karena yang dibutuhkan tiap anak manusia ternyata sama, entah di manapun dia, entah apapun ekonominya, satu yang orang sering tak punya, rasa damai di hidupnya. Alangkah indahnya berbagai damai. Karena berbagi damai akan membawa kita Tak perlu mengangkat senjata Hanya untuk menunjukkan harga diri yang seringkali salah Seribu argumentasi bisa kita kembangkan Tapi ujungnya hanyalah kehancuran Apapun warna kulit dimanapun kita ada Damai ditunggu setiap anak manusia persatuan bangsa-bangsa coba dibangun untuk mendirikan damai tapi damai sering kali tiada tiba sebaliknya pertumpahan darah tiada henti lebih perlukan pejuang-pejuang damai entah dengan pena mereka menuliskannya entah dengan suara mereka meneriakannya entah dengan kata mereka menyusutnya Terutama tindakan nyata di kesarian kehidupan Karena damai dibutuhkan oleh tiap anak manusia di kolom langit ini Tak ada yang merindukannya Sebaliknya, tak ada satu negara cukup kuat untuk memilikinya Demai, Karena penegakan hukum belaka Walaupun ada damai, hanya damai Karena senjata lengkap menjaganya Tapi keadaan damai yang sesungguhnya Ketika kita tenang berjalan Tapi hati damai Ketika negara menjaga Tapi rumah tangga damai Selamat Menjadi polisi damai Yang sejati Bersama saya Bikman Sirait.